Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi kama yahibbu rabbuna wa wayardha wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan Pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Daw'il Kitabi wa Sunnah Kita masih dalam pembahasan Kitabus Salah Sampai pada Pembahasan Sunnah Nusulah Sunnah-sunnah Di dalam solat Kita lanjutkan Setelah kita baca pada pertemuan yang lalu Bahwasannya Sunnah-sunnah di dalam solat Nau'an Ada dua macam Yang pertama Sunnah-sunnah yang berupa Gerakan Yang kedua Sunnah-sunnah yang berupa ucapan Yang berikutnya Di antara sunnah-sunnah Af'al Yang berupa gerakan Di dalam solat Adalah Wa wadu'ul yamin Ala shimal Dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri Dan menjadikan keduanya Berada di atas dadanya Hala qiyamihi ketika berdiri. Ini diantara sunnah-sunnah yang berupa gerakan atau perbuatan yang disebutkan di sini, yaitu bersedekah. Di dalam sholat Ketika Berdiri Yaitu dengan meletakkan tangan kanan Di atas tangan kiri Dan meletakkan keduanya di atas dada Tentang bersedekap Di dalam sholat Ikhtalafafihil ulama Para ulama berselisih Tentang hukumnya Ba'duhum yakul Annahu sunnah Sebagian para ulama Berpendapat sunnah Sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab ini Atau yang dipilih dalam kitab ini Bahwasannya bersedekap Atau meletakkan tangan kanan Di atas tangan kiri ketika salat Hukumnya sunnah. Kemudian sebagian para ulama yang lain berpendapat wajib, bukan sekedar sunnah. Alasannya adalah karena ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hukum asal perintah Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah wajib Kecuali kalau ada korinah atau Dalil yang lain Yang memalingkan dari wajib menjadi hukum yang lain Selama tidak ada korinah atau dalil yang lain Yang memalingkan wajib kepada hukum yang lainnya Maka tetap berada pada asal hukum perintah adalah wajib. Laulaan ashokah ala ummati la amartohm bisiwak ing dakulisolat. Jika tidak memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali solat. Jika tidak memberatkan umatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akan aku perintahkan untuk bersiwak setiap kali sholat Tapi karena khawatir memberatkan sehingga beliau tidak memerintahkan. Karena kalau sudah perintah hukumnya apa? Wajib. Nah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari rahimahullahu taala perintah untuk bersedekap. Nah, di dalam solat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana nasu yumaruna an yadha'ar rajulu al-yad yumna 'ala al-yusra fi as Kata Salman bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, dahulu manusia itu para sahabat kaum muslimin diperintahkan agar salah, agar seseorang di dalam salatnya dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya yaitu bersedekap. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Bahwasanya manusia diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersedekap di dalam solat dan hukum asal perintah dari Beliau adalah wajib. Berdasarkan hadis ini maka sebagian para ulama berpendapat bersedekap itu hukumnya wajib. Ya Hukumnya wajib. Dan wallahu aalam ini yang lebih dekat kepada kebenaran. Ini pendapat yang lebih kuat <coughs> karena adanya perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu wajib. Nah, ini, ini pendapat yang dipilih oleh, oleh al-imam Ash-Shawqani Rahimahullahu ta'ala Dalam kitabnya Nail al-Autor <tuh> Adapun masalah masyru'nya Masalah disyariatkannya maka tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang disyariatkannya bersedekap meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri disyariatkan hanya saja berbeda pandangan tentang hukumnya sunnah apa wajib dan yang kuat insyaallah adalah wajib adapun masalah disyariatkannya tidak berselisih Ya, kecuali kaum yang syad, ya, kecuali kaum yang ganjil yang nyeleneh ya, dari kalangan Syiah ya, yang menyatakan bawasannya bersedekah, bersedekap di dalam solatlah, yusyrok tidak disyariatkan. Kemudian masih tersisa masalah tentang di mana tangan kanan di atas tangan kiri itu diletakkan. Apakah di atas dada ataukah di atas pusar ya. Ataukah di bawahnya? Al-jawab tidak ada satu dalil pun yang sahih tentang penetapan letak tangan ketika bersedekap di dalam solat, sehingga. Karena tidak ada dalil yang sahih Tentang penetapan Meletakkan Tangan ketika bersedekat ya. Maka al-amru Fihi wasi' Maka urusannya luas ya. Boleh di atas dada Boleh di atas pusar ya. Atau di bawah pusar Ya Semuanya boleh li adami dalil karena tidak adanya dalil tentang penetapan di mana diletakkan tangan ketika bersedekap. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Di sana ada riwayat Dalam musnad Ahmad Dari sahabat Yazid At-Tawai radhiyallahu ta'ala anhu Bahwasannya Nabi SAW Beliau meletakkan Tangan kanannya di atas tangan kirinya Di atas dadanya nah. Baik, Di atas dadanya kalimat ala sadrihi di atas dadanya ini merupakan lafad ziyadah lafad tambahan yang ada pada sebagian jalan dari jalan-jalan hadis ini. Karena hadis ini, hadis tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu diriwayatkan dari beberapa jalan. Ada jalan sanad yang dia menambahkan lafaz ini. Ala sadri di atas dadanya. Jalan-jalan yang lain tidak disebutkan kalimat ala sederihi di atas dadanya, hanya menyebutkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Titik. Dalam satu jalan ini diletak, dituliskan atau disebutkan ala sederihi di atas dadanya, nah. Yaitu riwayat yang datang dari jalan Mu'ammal bin Ismail. Perahu yang bernama Mu'ammal bin Ismail, ya. beliau menambahkan lafadz ini ala soderihi dan kedudukan beliau Mu'ammal bin Ismail dalam pandangan para ulama ahlul hadis adalah doif haluhu kedudukannya dalam periwatan hadis doif lemah Mu'ammal bin Ismail. Kalau habib ibnu Hajar rahimahullah taala dalam kita punya takrib, beliau mengatakan Soduk sayyul hifad Jelek hafalannya, soduk jelek hafalannya Artinya lemah Kalau dikatakan Soduk sayyul hifad Lemah hafalannya Sehingga kedudukannya Do'if, lemah Muammal bin Ismail beliau menyelisih riwayat yang datang dari Abdullah bin Yazid Al-Muqri. Demikian pula menyelisih riwayat yang di riwayatkan oleh Abdullah Ibnu Walid. Dan yang lainnya. Nah, dan kedudukan perawi-perawi yang tidak menambahkan lafaz ala sadrihi siqat. Ya, kedudukannya siqat. Sedangkan yang menambah lafad ala saudrihi Kedudukannya lemah orangnya Yaitu Ma'amal bin Ismail Sedangkan Abdullah bin Yazid al-Mukri Abdullah bin Ibn al-Walid Dan yang lainnya Fiqat Ketika ada satu tambahan lafad Menyelisihi Hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang silkah, ya. sedangkan yang menambahkan lafadz kedudukannya lemah. Nah. Maka apa hukum tambahan perawi ini? Ya. Apa hukum ziyadahnya tambahan lafadznya? Perawi silkot hanya meriwayatkan sampai di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini menambahkan ini ala saudrihi di atas dadanya. Yang lain tidak menambahkan. Yang perawi fikot, yang perawi lemah menambahkan, sehingga perawi lemah ini menyelisihi yang fikot, menyelisihi yang yang fikot. Sehingga apa kedudukan ziyadahnya, tambahannya dalam ilmu mustalah, mungkaroh. Ini namanya ziyadah mungkaroh. Ziyadah mungkaroh, ziyadah yang mungkar Tambahan yang mungkar Lemah Baik nah. Beda kalau ziyadah fikoh Kalau ziyadah fikoh bisa diterima Ini ziyadah Dari orang yang lemah ya, Menyelisihi yang fikoh sehingga apa Ziyadahnya ziyadah mungkaroh Alhasil tidak ada dalil yang sahih Yang jelas Tentang penetapan di mana diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sehingga amru wasi' boleh di atas dada, boleh di bawah dada, boleh di atas pusar. Nah, urusannya luas. Yang jelas dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kemudian, yang berikutnya mana tadi dikatakan di sini diantara sunnah-sunnah, afal, sunnah-sunnah yang berupa afal, perbuatan atau gerakan di dalam solat. Adalah wa nazruhu fi maudhi isujudi is Tentang pandangannya Disunahkan untuk mengarahkan pandangannya ke tempat sujudnya karena bentuk yang seperti ini yaitu mengarahkan pandangannya ke tempat sujud ini akan lebih selamat lebih berhati-hati lebih jauh dari perbuatan-perbuatan yang menyibukkan, karena jika seseorang meletak, mengarahkan pandangannya ke pandangan yang lain, kanan kiri atau atas, maka yesgilu akan menyibukkan dia. Apalagi banyak perkara yang dia lihat akan bertambah menyibukkan dia menyibukkan menyembuk, konsentrasinya di dalam solah menyibukkan khusyuknya di dalam solat sehingga disunahkan untuk mengarahkan pandangan ila mau diisyjut ke arah tempat sujud dan ini hukumnya sunnah dan di sana terdapat dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini yang sebagiannya lemah ya dan sebagiannya dihasankan oleh para ulama, sehingga bisa menjadi hujjah tentang sunnahnya mengarahkan pandangan ke tempat sujud ketika sholat. Kemudian juga termasuk perkara yang terkait dengan mengarahkan pandangan di dalam sholat ada satu arah pandangan. Yang hukumnya dilarang Di dalam sholat Apa itu? Yaitu mengarahkan pandangannya Ke langit Ketika sholat Ini adalah Bentuk mengarahkan pandangan Yang dilarang Di dalam sholat Yaitu mengarahkan pandangan ke langit Bahkan padanya terdapat ancaman Sehingga Sebagian para ulama berpendapat Haramnya Bukan sekedar makruh Tetapi haram Hukumnya ketika sholat memandang Langit atau mengarahkan pandangan Ke langit Karena ada ancaman Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hilmam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama fis salah aw la tarji' ilaihim Manusia akan berhenti Dari Perbuatannya mengangkat Pandangannya ke langit Di dalam sholat Mau berhenti Atau nanti Pandangannya tidak akan Kembali lagi Ancaman amat Ancaman buta Bagi yang Memandang langit Ketika sholat juga datang dalam riwayat yang lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma balu aqwamun yarfa'un absarohum ila samawi fi salatihin kenapa manusia masih mengangkat pandangannya ke langit dalam salatnya Kemudian beliau mengucapkan ancaman yang keras. Layan tahyana anzalik, awlatuhtofanna abshoorhum. Mereka akan berhenti dari perbuatan itu, atau mata mereka atau pandangan mereka akan tersambar. Itu akan hilang, menjadi buta. Ini ancaman bagi orang yang mengarahkan pandangannya ke langit ketika sholat dan juga dalil-dalil yang lain banyak ya riwayatnya dalam Sahih Bukhari dalam Sahih Muslim yang menunjukkan harumnya mengangkat pandangan ke langit ketika Sholat dan hukumnya adalah haram, bukan sekedar makruh tetapi haram karena ada ancaman. Kalau ada ancaman di situ berarti dosa. Enam. Dan salah satu definisi dosa besar adalah apa? Perbuatan yang badannya terdapat ancaman. Salah satu definisi dosa besar. Ada ancamannya atau ada laknatnya atau ada ghadab murka dari Allah. Ya. Nah. Kemudian di sana ada faedah yang tertinggal kemarin ya, tentang mengangkat kedua tangan ya, ketika takbiratul eehrom atau ketika bangkit. Ketika hendak ruku ya. atau ketika bangkit dari dari ruku, <tuh> ada tiga kondisi tentang tata cara mengangkat kedua tangan. Ada tiga kondisi atau tiga keadaan tentang tata cara mengangkat kedua tangan. Cara yang pertama Mengangkat kedua tangan Setelah takbir Yaitu takbir dulu Allahu Akbar Baru mengangkat kedua tangan Baik sejajar dengan bahu atau sejajar dengan kedua telinga. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh alimah Muslim, rahimahullahu taala dari sahabat Malik ibnul Hawiriz, radhiyallahu taala anhu. Anahu ra'an Nabiya salallahu ala alihi wa salam Iza Thumma rafa'a yadaihi Bahwa Malik Ibn al radhiyallahu taala ta'ala'ahu Beliau melihat Nabi salallahu ala alihi wa salam langsung Apabila beliau sholat Beliau bertakbir Kemudian mengangkat kedua tangannya jadi bertakbir dulu Allahu Akbar, kemudian mengangkat kedua tangannya. Ini cara pertama. Cara yang kedua sebaliknya. Mengangkat kedua tangan dulu baru bertakbir. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Dari sahabat Abdullah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumā Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qauma liṣ-ṣalāti rafa'a yadaihi ḥattā takūna ḥadwa mankibaihi tsumma Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu uh, Abdullah Umar, ya. Abdullah Umar عنهما, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri untuk salat maka beliau mengangkat kedua tangannya Sampai kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya Semmakabar Kemudian barulah beliau bertakbir Ini cara yang kedua Cara yang ketiga Bersamaan Takbir dan mengangkat kedua tangan Bersamaan Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim dari Sahabat Malik ibnul Huyyiriz radhiyallahu taala anhu, anhu raa Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza salla Kebar dan Rafa'ah tangan Kata Malik binul Huyiris radhiyallahu taalaanhu bahwasanya beliau melihat Nabi saw apabila beliau solat beliau bertakbir dan pakai dan ya. Kalau tadi pakai apa? Summa, kemudian. Kalau ini pakai dan, nah. apabila beliau sholat kabar warofa ayadhiiya beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Nah, artinya bersamaan. Beda kalau summa, kalau kemudian berarti setelahnya. Nah. Anna summa anta, aku kemudian kamu. Nah. Kalau Anna wa anta, ah? Eh? Sama-sama, ya. aku dan kamu sama-sama Dalam riwayat Bukhari Dari sahabat Abdullah bin Umar Dikatakan, kanayar fauiedeihi hadwa manki hina yukabir hina yukabir idaftata hasallah. Kata Abdullah bin Umar adalah Rasulullah SAW beliau mengangkat kedua tangannya sejajar bahunya, sejajar kedua bahunya. Hina yukabir ketika bertakbir. Ini juga yang menunjukkan bersamaan. Ketika bertakbir mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir. Idahfatah as-solah apabila beliau membuka solatnya. Artinya bersamaan. Ini tiga cara dalam mengangkat kedua tangan ketika solat. Boleh mengangkat kedua tangan setelah takbir Berdasarkan hadis tadi Demikian pula boleh mengangkat kedua tangan sebelum takbir Dan cara yang ketiga boleh bersamaan Antara takbir dengan mengangkat kedua tangan Semuanya boleh dilakukan karena Datang dalil-dalil yang sahih Yang menjelaskan tentang hal tersebut nah, Semuanya didukung oleh Dalil-dalil yang Sahih Nah, Sehingga ini termasuk uh, Akhtilaf nah. ya. Akhtilaf yang mubah ya. Sehingga boleh sesekali melakukan ini Boleh sesekali melakukan Yang itu Nah <tuh> Kemudian yang berikutnya Di antara sunnah-sunnah di dalam sholat Watafruquatuhu Bayna qadamaihi qaiman dan merenggangkan kedua kakinya ketika berdiri renggang sesuai dengan lebar badannya sesuai dengan lebar badannya tidak juga renggang sekali ya nakangkang tidak tidak juga rapat, eh, kayak orang siap gerak, eh, nah kayak orang baris berbaris enggak, tapi renggang, sesuai dengan eh, lebar badannya, sesuai dengan lebar badan badan, taib, dan ini hukumnya sunnah. Kemudian juga diantara sunnah-sunnah yang lain adalah Waqabdu rukbataihi biyadaihi Mufrijatail al-asabi' fi ruku'i Kedua tangannya mencengkram Lututnya Ketika ruku' Dan membuka jari-jarinya. Jadi lututnya dicengkram, dibuka, dicengkram dibuka jari-jarinya, nah, bukan ditutup. Nah, tetapi dibuka jari-jarinya sambil mencengkram kedua lututnya ketika ruku'. Kemudian yang berikutnya wamadu zohrihi fihi masih ketika rukuh disunahkan untuk meluruskan punggungnya wajahal rossahuhiyalah dan menjadikan kepala itu lurus dengan punggungnya. Dan ini hukumnya sunnah. Nah, ini hukumnya sunnah. Nah, bagi yang mampu mengerjakannya. Karena kadang, kadang beda kondisi orang tua dengan anak muda. Orang tua ada bongkok. Kalau mau lurus banget ya nggak bisa. Ya. Nah, Berat ya. Serasa dipatahkan mungkin Punggungnya ya. Maka yang kondisinya seperti ini Fattakullahumma sata'atum Bertakwala kepada Allah semampunya Nah Ada pun yang tidak bermasalah Atau yang normal Maka disunahkan untuk meluruskan punggungnya ketika ruku' Dan menjadikan Kepalanya itu lurus dengan Punggungnya Hadis sunnah dan ini adalah Bentuk yang sunnah Di dalam ruku Taib wallahu ta'ala alam bisawab Disini hanya Ini yang disebutkan tentang sunnah-sunnah Di dalam sholat Yang berupa gerakan Atau perbuatan Dan di sana masih ada bentuk-bentuk yang lain nah, Namun insyaallah akan kita Baca tambahannya Tambahan faedahnya pada pertemuan Yang akan datang Bismillahittahala. Nagtafi bi hadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa laik Walhamdulillahi rabbil alamin.